Innalhamdulillahi na'amaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihuhu wa natubu ilayhi wa naudzubillahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina man yahdihillahu falamubillalah wa mayyublil falahadiyalah Wa ashadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Qala Allah Ta'ala film Qur'anin kareem Ya ayyuhal ladhina amanuttaqullahu Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa Wa attaqo allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu attaqo allaha Yuslih lakum ma'amalakum wa yufir lakum zunubakum Wa man yubi'illaha wa rasoonahum Faqad faza fawzan azimah amma ba'lu Fa'inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairal hadih Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa sharral umuri muhdasatuhah Fa'inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnaru Alhamdulillah marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah di uh, kesempatan kali ini masih uh, bisa ya kita masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, kemudian juga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa aman ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Namun yang paling penting dari semua nikmat adalah nikmat agama, nikmat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat seorang manusia menjadi seorang Muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga nikmat-nikmat agama yang lain, ya, seperti seseorang yang dimudahkan untuk beramal soleh, seseorang yang dikuatkan untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Maka ini adalah seafdal-afdalnya nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan kepada para keluarga beliau Para pengikut beliau Para sahabat beliau sampai hari kiamat amin ya Rabbul Alamin Kita masih membahas bab atau ayat bab yang ke-49 Tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang kita baca hadisnya agar kita bisa meniru dan menjadikan Rasul sebagai panutan entah dari sisi akhlak, dari sisi ibadah dari sisi muamalah dan seterusnya maka kewajiban seorang umat kepada nabinya, dia harus mengikuti nabinya agar selamat dunia dan akhirat baik, dalam bab ini bab akhlak Rasulullah SAW bab yang ke-49 ini terdapat 15 hadis. Hadis yang pertama sudah kita lewati yaitu hadis dari sahabat Zaid bin Sabit ya. yang mana Zaid bin Sabit didatangi oleh sekelompok tabiin atau beberapa orang dari tabiin yang mana mereka bertanya kepada Zaid bin Sabit uh, tentang hadis-hadis Rasulullah SAW ya, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah SAW ya. kemudian Zaid bin Sabit menjawab bahwa beliau adalah sebagai seorang tetangganya nabi berarti dekat dengan nabi maka otomatis beliau sangat tahu tentang nabi saw karena kedekatan beliau sebagai tetangga kemudian yang kedua kedekatan beliau juga kepada rasul karena sebagai pencatat wahyu ya pencatat pencatat wahyu ya kemudian zaid bin sabit ya menurunkan bahwa apabila kata beliau kami mengingat tentang dunia, ya apabila uh, Afwan, apabila kami uh, bercerita atau menyebutkan tentang dunia maka Rasul pun juga menyebutkan kepada kami tentang dunia namun yang Rasul sampaikan jelaskan tentang dunia adalah bagaimana selamat dari uh, dunia bagaimana uh, dunia itu bisa menipu, jangan sampai seseorang terlalaikan karena mengejar dunia sehingga melalaikan perkara akhirat Rasulullah SAW banyak mewanti wanti kita agar berhati-hati terhadap dunia bagaimana nilai dunia di sisi Allah SWT sangat rendah, sangat hina ya kita diperintahkan agar jangan sampai terlalaikan dengan dunia sehingga melalaikan perkara akhirat, waliyadzubillah bahkan misalnya karena dunia dia menjual agamanya murtad misalnya, waliyadzubillah kemudian kata sahabat Zaid bin Sabit juga mengatakan dan apabila kami mengingat tentang akhirat, maka Rasul pun juga mengingat bersama kami tentang akhirat. Ya, tentang bagaimana selamat di akhirat, amalan apa saja yang dapat menyelamatkan di akhirat, dan seterusnya. Kemudian sahabat ini, anak apa Zaid bin Sabit juga mengatakan, Apabila kami mengingat tentang makanan, menyebutkan tentang makanan, maka Rasul pun juga menyebutkan tentang makanan bersama kami. Yaitu bagaimana adabnya, caranya, keberkahannya, dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang eh, disebutkan oleh Zaid bin Tsabit yang berkaitan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang umum, gambaran yang umum tentang dunia, bagaimana selamat dari dunia, ya bagaimana dunia itu kita jadikan sebagai wasilah untuk menggapai akhirat dan seterusnya. Nah, kemudian hadis yang kedua kita baca, qala Imam at Haddathana Ishaq bin Musa Qala haddathana Yunus bin Bukair An Muhammad ibn Ishaq An Ziyad ibn Abi Ziyad An Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi An Amr ibn al-As Radiyallahu anhu Qala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yuqbilu Biwajhi wa hadithihi Ala asyadil qawmi Yataallafuhum bithalik Fakahana yuqbilu bujehi whalithhi aliya hatta zannatu ani khairul kaum. Fakultu ya Rasulullah, ana khair atau Abu Bakr? Kaul Abu Bakr. Fakultu ya Rasulullah, ana khair atau Umar? Fakultu Umar. Fakultu ya Rasulullah, ana khair atau Uthman? Kaul Uthman. Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasadaqani falaw lidtu anni lam aqunsaltuhu Kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa beliau berkata menceritakan kepada kami Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq dari Ziyad bin Abi Ziyad dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi salah seorang tabi'in dari sahabat Umar bin As radhiyallahu taala anhu Beliau berkata sahabat Umar bin As mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya dan juga ucapannya kepada orang yang paling buruk di antara suatu kaum sambil yata'alafuhum bidzalik sambil melunakkan diri kepada mereka atau Sambil uh, apa namanya patuh atau akrab bersama bersama mereka ya akrab dengannya dengan uh, orang tadi disertai dengan apa namanya uh, ifq bil bil wajibul hadith maksudnya apa maksudnya kata Syaikhul Wazir apabila datang ke majlis Rasul ya orang yang ternyata fal dan orang yang kasar yang keras ya yang dikenal dengan muamalahnya yang buruk dan akhlaknya yang buruk. Namun Rasul Iyal Kuhu Shallallahu Alaihi Wasallam bilu Hajit Rasul menyambutnya dengan wajah yang manis. Nah, jadi maksud dari perkataan Amr bin As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut ya dengan wajahnya dan ucapannya terhadap orang yang paling buruk diantara uh, diantara suatu kaum dan mengap dia dengan uh, ucapan dan uh, ucapan dan wajahnya maksudnya apa rasulullah saw bersikap tetap bersikap dengan baik sekalipun orang tersebut wataknya keras ya wataknya kasar nah jadi rasulullah saw tetap menyambut orang yang wataknya seperti itu dengan wajah yang berseri-seri dan juga wal muashtaratayyibah lalu dan tetap Bermuamalah baik dengan dirinya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu mengobrol terlebih berdakwah memberi nasihat maka tentu ketika yang datang sekalipun orangnya punya watak yang buruk maka tetap kita berwajah manis dan juga masih bersikap dengan sikap yang baik. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, لا تهقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى خلق بوجه تلق Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikitpun. Sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis, dengan wajah yang berseri-seri. Sekalipun saudara saudaramu si iman ini memiliki karakter yang buruk. Memiliki watak yang tidak baik. Namun tetap kita diperintahkan untuk bersikap baik kepada dia. Agar apa? Agar dia lunak kepada kita agar dia bisa menerima apa yang kita sampaikan karena kita menyambut dia dengan ucapan diajak ngobrol ya karena kita menyambut dia dengan tersenyum Rasul juga mengatakan tabassumuka liwajihi akhika shadaqah senyumnya engkau kepada saudaramu itu adalah sada sedekah sekalipun saudara seimanmu ini punya watak yang buruk agar apa agar dia tertarik dengan kita agar kita bisa menularkan sifat yang baik kepada dia maka kita dengan wajah yang berseri-seri dan tetap bermuamalah kepada dia dengan muamalah yang baik. Nah, di sini disebutkan rasul menghadapkan wajahnya kepada orang tersebut, bukan berpaling. Kemudian rasul mengajak berbicara kepada dia, bukan didiamkan. Nah, diajak atau berbicara. Rasul menghadapkan wajahnya dan ucapannya kepada orang tersebut, sehingga apa? Dia tertarik. Dia merasa orang yang diperhatikan. Sehingga mudah untuk didaqwahi Subhanallah Bukankah Rasulullah SAW juga pernah bersabda Ittaqillah haithumakunta Wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha Wa khalukin nas bi Bikhulukin hasan Kata Rasulullah kekasih kita Rasulullah SAW mengatakan Bertakwalah kepada Allah dimanapun Dan di waktu kapanpun engkau berada Dan Iringilah keburukan dengan kebaikan niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukannya. Kemudian Rasul mengakhiri dengan wa khaliqin bi khuluqin hasan dan bergaullah kepada manusia dengan pergaulan yang baik atau dengan akhlak yang baik. Rasul menyuruh kita bergaul dengan manusia bagaimanapun jenisnya, wataknya, maka kita tetap dianjurkan diperintahkan untuk bergaul kepada mereka dengan pergaulan yang baik kita bergaul misalnya ada orang yang yang orang-orang mengatakan dia adalah preman wataknya kasar, wataknya keras ketika dia ternyata datang kepada kita kita ajak ngobrol kita ajak ngobrol dengan tersenyum siapa tahu kita menularkan sifat yang baik kepada dia siapa tahu dia tertarik dengan kita sehingga kita mudah untuk mendakwahi dia makanya di sini juga disebutkan bahwa uh, ter faktor terbesar suksesnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dakwah Nabi diiringi dengan akhlak yang mulia ya, makanya dakwah tauhid, dakwah sunnah itu harus sejalan dengan akhlak harus sejalan dengan akhlak bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan Askarma lul imanan ahasinukum akhlakan, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sempurna iman salah seorang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya di, di antara kalian. Maka seseorang yang memiliki iman yang tinggi, tauhid yang tinggi, otomatis dibarengi dengan akhlak yang mulia. Maka para pemirsa Rifqan TV dimanapun manapun pian-pian berada, maka perhatikanlah akhlak ini. Jangan sampai kita memfokuskan masalah Tauhid namun melupakan masalah ah, akhlak Tauhid, dakwah Tauhid, dakwah sunnah harus selaras beriringan dengan akhlak Dengan muamalah yang yang baik Sehingga orang mudah tertarik Karena jujur ya, masyarakat itu menilai seseorang itu pertama kali dari akhlaknya Belum ilmunya Terkadang ada orang yang punya ilmunya tinggi, terkenal sekolah tinggi, namun akhlaknya buruk. Bagaimana penilaian masyarakat? Tentu dinilai orang yang buruk. karena masyarakat itu pertama kali yang mereka nilai adalah akhlaknya. Ketika ada seseorang yang terkenal, punya ilmu yang tinggi, sekolah jauh tinggi bertahun-tahun, namun ketika lewat di sekelompok orang, sekelompok masyarakat tidak mau salam, tidak mau tegur sapa, kalau naik motor dengan cepat ya maka ini ya orang akan memandang dia dengan pandangan yang buruk karena yang pertama kali dinilai oleh masyarakat orang-orang adalah akhlaknya bagaimana akhlaknya kepada orang-orang lain nah, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uh, tetap ya tetap berakhlak mulia kepada orang yang paling buruk di antara suatu suatu kaum agar dia lebih tertarik kepada dakwah mudah menerima dakwah karena yang menyampaikannya baik ya. diajak ngobrol senyum nabi saw wajahnya manis ya tidak menganggap dia sebagai apa namanya sesuatu yang untuk dijauhi ya karena bagaimana kita bisa mendakwahi orang-orang yang buruk kalau kita sendiri berperilaku buruk atau berakhlak yang buruk maka di sini rasulullah saw mengajarkan kita ketika kita bertemu dengan seseorang ya. maka ajak dia ngobrol ya hadapkan wajah kita kepada dia kemudian dengan wajah yang senyum dengan wajah yang berseri-seri nah kemudian Rasul kan uh, sahabat ini kan mengatakan yuk dulu diwajhi Rasul menghadapkan wajahnya kepada wajah dia ini menunjukkan adab dalam bermuamalah adab dalam berinteraksi kalau ngobrol maka tatap wajahnya ya maka kalau ngobrol Fokus kepada orang tersebut Jangan sampai kita ngobrol Kita ngomong dengan orang lain Wajah kita ke HP Itu namanya tidak fokus gak, Itu namanya tidak beradab seperti itu Tidak menghormati orang lain Pian misalnya bayangkan ketika Pian berhadapan dengan presiden Apakah Pian berani mengobrol sambil main HP? Tentu Pian merasa tidak enak ya, Tidak enak, tidak nyaman dengan presiden Pian sambil ngobrol Kemudian Pian sambil main main HP maka uh, kepada semua orang kita kalau mengobrol maka hendaklah fokus terhadap orang yang kita ajak bicara jangan sampai mulut kita kepada orang tersebut namun mata kita ke, ke HP seakan-akan kita tidak menghormati orang tersebut ketika mengobrol nah kemudian kata Syahab Razak mengatakan famithluha dihil akhlaqil fawdillah arrafiatil kamilah hiyal lati tajdibul qulubal sayridah wan nufusul mu'ridah wa taj'aluha tuhibbul khair perhatikan penjelasan yang indah dari Syekh Razak maka akhlak-akhlak yang seperti ini akhlak yang utama yang tinggi yang sempurna yang dicontohkan oleh nabi kita Muhammad SAW adalah akhlak yang menarik hati yang gersang hati yang kasar dan jiwa yang suka berpaling ini kan orangnya wataknya keras Orangnya wataknya memiliki watak, watak yang buruk Namun ketika disambut dengan akhlak demikian Maka mampu untuk mencairkan hatinya Mampu untuk menarik hatinya yang asalnya keras Jiwanya suka berpaling Suka meninggalkan yang baik-baik Namun ketika disambut dengan akhlak yang mulia Bisa menjadikan dia tuhibbul khair Mencintai kebaikan Mencintai kebaikan Maka ini adalah modal utama bagi seorang yang memberikan nasihat Bagi seorang guru, pendidik, seorang pendai Maka ketika dia berdakwah harus diisi dengan akhlak yang mulia Sehingga bukan cuma ilmunya yang dinilai Namun akhlaknya pun juga dinilai Kemudian eh, sahabat ini juga mengatakan Fakal ngayuk dulu biwajhi wa hadithi alayya Hatta wananto ani khairul kaum. Dan juga Nabi, Nabi saw. Ya, maka Rasulullah saw uh, menghadapkan wajahnya dan ucapannya kepadaku. Nah, jadi apa namanya? Bukan cuma orang yang paling buruk Nabi saw bersikap demikian kepada orang yang baik pun, orang yang soleh pun juga dengan demikian. Kata sahabat Amr bin As. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya dan ucapannya juga kepada aku. Saya diajak mengobrol, kemudian juga Rasul dengan wajah yang berseri-seri. Sampai-sampai saya menyangka saya adalah orang yang terbaik di antara kaumnya. Saya menyangka saya adalah orang yang paling baik di antara kaumku. Jadi segitunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain, kepada sahabat. Sampai-sampai sahabat ini kerana sikap Rasul yang demikian, sahabat ini menyangka dialah yang terbaik di sisi Rasul. Kenapa? Karena Rasul menyambut dia dengan senyum, ya, mengajak mengobrol, sehingga dia menyangka bahwa dialah orang yang terbaik di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, dan sahabat ini juga menyangka, karena uh, sikap Rasul yang demikian, ya, berseri-seri, diajak mengobrol. Kemudian apa namanya uh, menghadapkan wajahnya, berhadapan, diajak mengobrolnya, sampai-sampai sahabat ini menyangka dialah sahabat yang paling af, afdal Nah, makanya dia mengatakan sahabat ini mengatakan, fakultu ya Rasulullah. Saya saya bertanya, wahai Rasulullah, anak Khairun Abu Bakrin, apakah saya yang paling baik ataukah Abu Bakar sedikit? Nah, jadi kenapa ada timbul pertanyaan ini? Karena sahabat ini menyangka dialah sahabat yang paling utama. Kenapa demikian? Karena dia melihat bagaimana sikap Rasulullah baiknya kepada dia. Sampai-sampai dia menyangka dialah sahabat yang paling uta utama. Sehingga dia bertanya, "Faqultu ya Rasulullah." Lalu saya bertanya, "Wahai Rasulullah, akbarkah saya yang paling baik ataukah Abu Abu Bakar?" Maka Rasul menjawab, "Abu Bakrin Abu Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu." Nah, Kenapa sahabat ini langsung menanyakan dan membandingkan dirinya dengan Abu Bakar? Karena sahabat ini tahu bahwa sahabat yang paling utama di sisi Rasulullah adalah Abu Bakar. Makanya dia ber, makanya dia membandingkan dirinya kepada Abu Abu Bakar as Siddiq radhiyallahu taala karena para sahabat tahu bahwa yang paling utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar as radhiyallahu taala Makanya dia membandingkan dirinya kepada Abu Bakar Mana yang paling baik? Saya kah ataukah Abu? Abu Bakar Maka Rasul menjawab Abu Bakar yaitu Abu Abu Bakar Abu Bakar adalah khalifah yang pertama Sekaligus kawan dan mertua Rasulullah Alaihi Wasallam Fakultu Maka saya bertanya lagi Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ana khairun Abu Umar Apakah saya yang paling baik? Ataukah Umar bin Khattab Maka Rasul menjawab Umar. Nah kemudian setelah dia membandingkan dirinya dengan Abu Bakar siddiq kemudian dia bertanya dengan membandingkan kepada Umar bin Khattab. Kenapa demikian? Karena dia tahu Umar bin Khattab memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia membandingkan dirinya dengan Abu Umar bin Khattab. Apakah saya yang terbaik ataukah Umar bin Khattab Rasulullah Taala? Namun Rasul menjawab Umar. Kemudian dia bertanya lagi, fakultu ya Rasulullah. Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, sayakah yang terbaik, ataukah Uthman bin Affan? Nah, kalau Abu Bakar Siddiq adalah kawan sekaligus uh, mertua, Umar bin Khattab kawan sekaligus mertua juga. Namun kalau Uthman bin Affan kawan sekaligus menantu beliau. Bahkan Uthman bin Affan satu-satunya sahabat yang lang yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Nah kemudian dia membandingkan lagi apakah saya yang terbaik ataukah Utsman bin Affan? Maka Rasul menjawab, "Utsman bin Affan." Rasul menjawab, "Bukan dia. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan." Nah, kata الوزاع Razak هذا اشاره الى انه متقرر في نفوس الصحابه اجمع ان خيرهم على الاطلاق ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ini isyarat bahwasanya sudah menjadi ketetapan di diri para sahabat semuanya bahwa sebaik-baik di antara mereka secara mutlak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar, kemudian Uthman radhwanullahi alaihim jami'an. Apa buktinya? Karena sahabat ini secara khusus bertanya dan membandingkan yang pertama yang dia bandingkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq, itu menunjukkan apa? Yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq Kemudian baru Umar, kemudian baru Uthman bin Afan Ridwanullahi Alaihim Jami'an Nah, di dalam uh, Hadis yang lain, yang semakna Dengan uh, Ucapan sahabat ini ya, Dalam sahih Bukhari uh, Rahimahullah Dari sahabat Abdullah bin Umar anhumah, Bahwa beliau mengatakan kita nukhairu بين الناس في زمن نبي صلى الله عليه وسلم, فنخيار أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم أوسما بن أفنان رضي الله عنهم. Kata Sahabat Abdullah bin Umar رضي الله kami dulunya kami ya uh, mengatakan syifulan lebih baik, mengatakan yang paling baik di antara para Sahabat di antara manusia, maksudnya Sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dulunya kami mengatakan siapa yang paling baik di antara orang-orang di antara para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar bin Abdullah bin Umar, "Fanu khayru Abu bakrin Lalu kami mengatakan yang paling utama adalah Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Kemudian sahabat ini ya ketika Uh, mendengar jawaban Nabi bahwa yang paling utama yang pertama adalah Abu Bakar bukan dirinya, kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab bukan dirinya, kemudian yang ketiga adalah Osman bin Affan dan bukan dirinya. Dia mengatakan, falas saal tu Rasulullah saw fasal dakoni. Maka tatkala aku bertanya kepada Rasulullah saw, Rasul menjawabnya dengan jujur, bukan basa-basi. Namun Rasul tegas dengan jujur. Siapa yang paling afdal antara saya dengan Umar, antara saya dengan Abu Bakar? Rasul diderma menjawab Abu Bakar, Umar, Uthman bukan dirinya. Sehingga apa? Falawaditu <tuhu> anilam akun sael Seharusnya saya tidak bertanya kepada nah, Nabi kerana jawabannya yang terbaik bukan diriku. Namun Abu Bakar Al Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Untuk apa? Kata Syabdr Raza. Liya baqa ala dhannilladzi kana 'indahu sabiqan annahu khairul qawm. Supaya dia masih menyangka dirinya adalah sebaik-baik di antara ka kaum, sebaik-baik di antara manu manusia. Seharusnya dia tidak bertanya demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasul menjawab jujur apa adanya. Jadi Kenapa pertanyaan ini timbul dari sahabat Amr bin As? Karena dia menyangka dia yang paling baik Kenapa dia menyangka dia yang paling baik? Karena bagaimana sikap Rasul ketika bertemu dengan sahabatnya ini Dan juga sahabat-sahabat yang lain Bahkan orang yang paling buruk di antara kaum pun tetap Nabi bersikap dengan yang demikian ya, Wajah berseri-seri kemudian apa? menghadapkan wajahnya dengan wajah Nabi Wajah Nabi dengan wajahnya kemudian diajak mengobrol Uh, hadis ini, ya Hadis ini nah, tunggu bentar. Hadis ini dinilai Hasan, ya, dan disebutkan dinilai asal al-Shaibani al dan juga disebutkan oleh al-Haythami imam al dalam Majmu' zawaid dan beliau mengatakan diriwatkan oleh Imam al-Tamrani dengan sanat-sanatnya yang hasan. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga dari bab ini adalah berkata Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id al-Baghlani, qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman Abu Ba'in, an Thabit bin Aslam al al-Bunani, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashras ini fama qala li uffin qattu wa ma qala li wa ma qala li shay'in sana'tuhu lima sana'tah wa la li shay'in taraktuhu lima taraktah wa kana وَلَا sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan wa la masastu khuzzan wa Walau apa pun, kanat yang baik minarokin Nabi Alaihi Wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Termedi di kitab satunya Jami At Termedi. Nah. Ya, berkata Imam At Termedi menceritakan kepada kami Kutaibah bin Sa'id. Beliau mengatakan, menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman al-Duba'i Dari Thabit bin Aslam al-Bunani Seorang tabi'in Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu Beliau berkata Saya berkhidmah Saya membantu, saya membantu Rasulullah S.A.W Selama 10 tahun Nah selama 10 tahun itu Tidaklah Rasul Berkata kepadaku Sama sekali Nah jadi Anas bin Malik menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW sikapnya kepada Anas bin Malik padahal Anas bin Malik adalah sebagai pembantu Rasulullah SAW kan biasanya pembantu itu sering dimarahi majikan sering dimarahi tuannya nah ini bagaimana beliau menceritakan Rasulullah akhlaknya kepada beliau sendiri yang mana Anas bin Malik adalah ketika itu sebagai khadimnya Rasulullah SAW dia mengatakan saya berkhidmat, saya melayani, membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun Dan ini adalah sebagai mukaddimah, sebagai pembukaan apa yang akan beliau ucapkan berikutnya Karena ketika seseorang ingin menceritakan tentang seseorang Namun seseorang ini sudah berteman lama dengan si seseorang tadi Maka yang mendengar akan semakin yakin Tidak ragu ucapan yang dia ucapkan nantinya. Jadi dalam ucapan Anas bin Malik ini dia mengatakan yang pertama kali saya membantu Rasulullah selama 10 tahun. Sehingga yang mendengar yakin tidak ragu apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Kenapa? Karena dia berkhidmat selama 10 tahun dan dia mengetahui persis bagaimana akhlak Rasulullah Alaihi Wasallam. Kenapa uh, beliau mengatakan saya berkhidmah kepada Rasul selama 10 tahun karena kalau sudah berkhidmah melayani dengan lama menjadi menjadi pembantu dengan waktu yang lama, otomatis akan ketahuan bagaimana perilaku situannya, karena berteman lama, sama kayak kita misalnya berteman dengan kawan, berteman dengan seseorang, ada akhwat yang ingin mengetahui akhlak si kawan tadi, otomatis yang dia tanya apa sahabatnya Bagaimana? Karena sahabatnya sudah berteman lama, puluhan tahun misalnya sudah berteman dari dari pondok, dari kuliah S1, S2, selalu terus terus begitu dia berteman, otomatis kan dia akan tahu watak dan sifat temannya ini karena sudah berteman lama. Nah, jadi uh, dia mengatakan demikian, saya berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Nah, ketika dia mengatakan demikian, maka dia mengetahui persis bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia mengatakan dan merincikan fāma kālili uffin katu. Maka beliau, yaitu Rasulullah, tidak pernah berkata kepadaku uff sama sekali. Dan uff adalah kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Kalimatun akhaf Talul ala dajar ala tadjur. Kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Ya mungkin kalau orang Banjar ketika kita jengkel lawan anak-anak ini tidak maasik dipadahi. Lalu jar kita. Nah itu kan yang paling ringan menunjukkan kita jengkel. Itu uh udah bahasa Arabnya. Hah. Seperti itu ungkapan-ungkapan yang paling ringan yang menunjukkan kita jengkel dengan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembantunya tidak pernah mengucapkan kalimat yang paling ringan yang menunjukkan beliau jengkel kepada siapa? Kepada Anas bin Malik. Kemudian nah biasanya seseorang yang berteman lama apalagi menjadi pembantu, biasanya pembantu itu apalagi lawas 10 tahun, biasanya adalah kekurangan dan kelalaian dari si pembantu. Ya otomatis kita tahulah, kita berteman dengan sebaik apapun temannya selama 10 tahun pasti ada kekurangan dan kesalahan dari kawan. Namanya manusia terkadang ada salahnya, bukan ada banyak salahnya ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan uh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya ya, eh uh, afwan Bukan ibnu Abidin ya. Uh, yang teks habisnya adalah uh, kullubani ya. Baru ingat uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullubani Adam khottak wakayil khottain at wabun. Ya, seluruh manusia atau setiap manusia banyak memiliki kesalahan khottak itu adalah syubhat mubalawah. Khata itu adalah sifat mubalaghah yang menunjukkan makna banyak. Kullu bani Adam khataun. Setiap manusia khataun, sering melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika seseorang berteman 10 tahun, menjadi menjadi pembantu selama 10 tahun, otomatis tahu bahwa pembantunya, temannya bisa salah dan bisa lah lalai. Nah, apalagi sudah lama bertemannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun ya bersama atau dibantu oleh Anas bin Malik tidak pernah mengatakan "uf" yaitu kalimat yang menunjukkan kejengkelan. Maka bagaimana indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan uh, ungkapan ini ini menunjukkan keutamaan Anas bin Malik. Kenapa? Kerana memang beliau orangnya adalah memiliki akhlak yang baik pula Orangnya penurut sekalipun ada kekurangan Jadi kata-kata Anas bin Malik bahawa Rasulullah tidak pernah apa, tidak pernah mengatakan suatu kalimat yang menunjukkan kejengkelan Yang pertama kerana memang akhlak Rasulullah adalah luar biasa Yang kedua kerana memang Anas bin Malik anaknya memiliki ya, akhlak yang mulia Dia baik dia memang orang yang yang baik pula. Kemudian selain itu, dia mengatakan wa ma qala li syai'in lima sana'tah wa la li syai'in taraktuhu lima taraktah. Lima taraktah. Dan tidaklah Rasul mengatakan terhadap sesuatu yang aku mengerjakannya, kenapa kamu mengerjakannya? Misalnya dia mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak disuruh disuruh oleh Rasulullah SAW dia mengerjakan sebuah perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Rasul lalu Rasul mengatakan kenapa engkau melakukan demikian tidak pernah Rasul mengatakan demikian jadi ketika misalnya Anas bin Malik melakukan sesuatu yang tidak disuruh oleh Rasul nah, masalah dunia ya tidak disuruh oleh Rasulullah SAW kemudian Rasul tidak komplain dengan mengatakan kenapa engkau berbuat demikian dan juga Rasul tidaklah mengatakan bagi sesuatu yang saya tidak yang saya tidak kerjakan yang saya tinggalkan kenapa engkau tinggalkan misalnya Rasulullah saw menyuruh dia untuk apa misalnya lalu dia tidak mengerjakannya maka Rasul tidak pernah mengatakan kenapa engkau tidak mengerjakannya dan ini pernah terjadi kepada beliau ketika beliau uh, Anas bin Malik ya disuruh oleh Rasulullah saw untuk Suatu perintah, ya pergi kemana? Kemudian ternyata Anas bin Malik singgah di tengah jalan, melihat anak-anak yang sedang bermain. Karena Anas bin Malik itu menjadi pembantu Rasulullah ketika beliau masih kecil, ya sekitar umur 10 tahunan, masih kecil. Ketika melihat, ketika dia disuruh disuruh oleh Rasulullah pergi untuk uh, suatu keperluan di tengah jalan melihat ada anak-anak yang sedang bermain otomatis singgah otomatis diam dia karena masih masih anak kecil nah ketika dia ternyata tidak melakukan yang seharusnya Rasul tidak Rasul tidak pernah mengatakan kepada dia kenapa engkau meninggalkan ini kenapa engkau malah seperti ini maka Rasulullah tidak pernah komplain terhadap Anas bin Malik dan perhatikan ya Rasulullah tidak komplain tidak protes ya Ketika mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasul Ternyata dia mengerjakannya Atau misalnya dia tidak mengerjakan apa yang Rasul suruh Kemudian Rasul tidak protes dan tidak komplain Ini hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan dan adab Bukan masalah hukum taklif syari'. I. Dalam artian kita tidak boleh tidak komplain Ketika ada seseorang yang kita perintahkan untuk sholat, ternyata dia tidak sholat. Contoh misalnya kita anak kita asik sedang main HP, lalu kita untuk keluar kita perintahkan untuk sholat berjamaah, nak berhenti main HP, sholat berjamaah. Kemudian dia tidak mau. Nah kita tidak boleh tidak komplain, kita harus komplain harus protes, nak berhenti nanti abah ambil. Gak boleh gak sholat Kita harus komplain, kenapa? Karena perintah kita berkaitan dengan hukum syariat Dengan sholat, berkaitan dengan hukum syariat Kalau misalnya kita uh, menyuruh anak kita ya Masalah pelayanan, contohnya tolong belikan gula Ternyata ketika di tengah jalan dia singgah Malah main-main Nah ini adabnya Kita tidak komplain Kita tidak marah Nah, ini termasuk akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak komplain dan tidak malah ketika hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, ya, khidmah adab. Tapi kalau hukum taklif syar'i, ketika kita perintahkan, namun dia tidak mengerjakan, maka kita komplain. Maka kita bisa memarahi dia. Kenapa? Kena berkaitan dengan hukum taklif syar'i. I. Seperti tidak solat, ya, seperti tidak menutup aurat. Kita perintahkan anak perempuan kita tutup aurat. Ternyata masih membuka aurat ketika keluar rumah kita marah, kita protes. Kenapa kamu tidak pakai, tidak membuka, tidak menutup auratmu? Maka kita wajib untuk mengingkari. Namun ketika tadi permasalahannya adalah pelayanan, masalah adab, maka akhlak yang mulia ketika kita perintahkan anak kita namun dia tidak mau, kita tidak marah. Kita tidak protes. Itu termasuk akhlak yang mulia. Kemudian Anas mengatakan Wakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min ahsani nasi kulkan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nah perkataan ini adalah perkataan yang mujmal, yang global, yang sebelumnya Anas mengatakan yang rinci. Rasul tidak pernah protes kepadaku, Rasul tidak pernah um, apa, uh, mengatakan kepadaku kenapa kamu tidak melakukan demikian ketika aku suruh. Rasul juga tidak pernah jadi tidak pernah protes, tidak pernah uh, mengkritik perbuatan yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Nah, kemudian itu kan rinci. Kemudian Anas bin Malik mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasikhuluban dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik akhlaknya. Ini adalah penjelasan yang ijmal yang global setelah perincian dari Anas bin Malik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Manusia yang paling baik akhlaknya entah ketika berbicara maka ucapan beliau yang paling baik ketika melakukan suatu perbuatan memiliki akhlak yang mulia dan adab-adabnya dan muamalah beliau luar biasa kepada, kepada orang lain. Nah setelah Anas bin Malik menceritakan tentang keindahan akhlak Nabi, kemudian Anas bin Malik menyebutkan bagaimana indahnya fisik Nabi. Bagaimana Allah menciptakan Rasul dengan seindah indah dan sebaik baik fisik Nabi. Nah, Anas bin Malik mengatakan, "Wala masast khazn, wala hariran, wala syai'an kana alyna min kafi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidaklah menyentuh khaz. Khaz adalah uh, semacam kain yang terbuat dari sutra dan Campuran yang lain Jadi khaz adalah sebuah kain Yang bahannya adalah sutra Dengan campuran yang lain Tidaklah saya Menyentuh kain khaz Dan juga tidaklah saya Menyentuh sutra Hariran Dan sesuatu Yang lembut-lembut Daripada Lembutnya telapak Tangan Rasulullah S.A.W Wa alaihi Wasallam. Jadi maksudnya apa? Anas bin Malik membandingkan bagaimana lembutnya apa namanya uh, telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam lembut tidak kasar. Jadi beliau membandingkan dengan kain yang paling lembut yaitu harir sutra ataupun khaz kain yang terbuat dari sutra dan juga campuran yang lain. Nah, ini menunjukkan apa? Bagaimana indahnya bentuk fisik Nabi. Tangan telapak tangan beliau ini yang putih ini tidak kasar namun lembut ya lembut apa namanya tidak tidak kasar. Kemudian wala shamang tumiskan kutu wala etron kana atau min arokin Nabi saw dan beliau juga mengatakan aku juga tidak pernah mencium misik misik adalah minyak wangi yang terkenal yang paling wangi ya bukan misik kawe ya di tempat kita yang 10 ribu, 5 ribu, bukan ya kalau misik itu yang asli itu dia ter, dia uh, bahannya apa sesuatu yang berada di dalam perut kijang nah itu namanya misik dan kalau asli memang benar-benar mahal dan wanginya sangat wangi dan ini lah yang terkenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki bau yang sangat wangi. Dan tidaklah aku juga mencium misik atau bau yang lebih harum daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beliau menceritakan bagaimana indahnya fisik Nabi. Yang pertama, kedua, telapak tangan Nabi lembut, ya lebih lembut daripada kain sutra. Kemudian yang kedua, Keringat beliau lebih wangi daripada minyak wangi yang paling wahid, yang paling kualitasnya paling bagus yaitu mie, misik. Jadi beliau uh, taala, R.A. membandingkan antara yang paling wangi namun masih wangi keringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan umatnya. Ya. Kita jujur saja kalau kita berkeringat, berpaluhan, maka mengeluarkan bah, bau. Kalau menempel di baju putih, kalau kelamaan bisa mengeluarkan, kalau bahasa banjarnya tahimanan. Nah, itu keringat kita, bau ya. Maka berbeda dengan keringat Rasulullah s.a.w. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari, imam muslim, dan juga imam tirimidi di kitab yang lain yaitu Jami' tirimidi wallahu a'lam bisawab. Nah, kita sudah menyelesaikan dua hadis di bab ini masih ada beberapa hadis yang berkaitan bagaimana luar biasanya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita mengetahui di antara akhlak Nabi seperti ini hadis yang pertama kita bacakan tadi bagaimana hangatnya Nabi kepada orang yang paling buruk sekalipun diajak mengobrol, kemudian wajah Nabi berseri-seri sehingga apa orang yang paling buruk wataknya ini ketika bertemu dengan Rasul dia merasa orang yang paling baik di sisi Nabi. Karena Nabi memperlakukan demikian, ya, wajah senyum, ya. Nabi, wajah, Nabi hadapkan wajahnya dengan wajah dia, kemudian mengobrol, kemudian ber, berbicara. Sampai-sampai sahabat tadi dia merasa dialah yang paling baik diantara para sahabat yang lain. Kenapa? Karena bagaimana uh, sikap Nabi ketika bertemu dengan seseorang, ya, senyum, wajah yang berseri-seri, berseri kemudian menghadapkan wajah Nabi di hadapan wajahnya. Kemudian juga kita baca hadis yang kedua bagaimana uh, penjelasan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah orang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih kecil selama 10 tahun. Kemudian dia menyebutkan Rasulullah tidak pernah protes. Rasulullah tidak marah. Kemudian apa namanya? Setelah beliau menjelaskan bagaimana indahnya akhlak Nabi, maka kemudian beliau menyebutkan bagaimana indahnya fisik Nabi. Yaitu atap lapang tangan beliau lebih lembut daripada sutra Kemudian keringat beliau lebih wangi daripada misik Dan intinya dari ilmu yang kita sudah dengar Yang sudah kita fahami adalah diamalkan Bagaimana kita menerapkan akhlak yang mulia kepada orang lain Kepada pembantu ya, Jadi jangan sampai kita pilih Pilih apilah pilih, pilih Kepada siapa kita berakhlak Kepada semua orang bahkan kepada orang yang memiliki watak yang buruk pun kita diperintahkan untuk berakhlak mulia. Kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa mencontoh bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.